Hai semuanya yang lagi nonton video ini、uh, Terima kasih udah mau balik lagi ke channel youtube All about Hanin yang isinya kadang-kadang suka gak jelas Gak jelas gak jelas <laughs> Tapi kali ini kayaknya rada jelasan dikit Karena malam ini、uh, kita bakalan、uh, bikin l i v e cover Mumpung ada Kak a i s Hai <laughs> Kak a <Ais>. Ice <Hey. laughs> p o n n y a lambat Ada kablek Potis y o r name Bonders b e s i s i k banget Dan saya sendiri Yaudah, karena、uh, malam ini t e p a t tanggal 11 Januari Baru aja ada yang jadian Siapa? Eee... Siapa? Siapa? Siapa yang jadian? Tahun pacar baru ya kan? Ajis Kaltus yang berlalu udah berlalu kan. Semoga ini yang terakhir. Amin. Oh amin. Amin. Salam b o n d e r s Iya h langsung aja. 11 Januari. Lagunya gigi. バーギャーサーラーリミーリキバターホー。